Apa kabar SNP Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya di edisi hari Jumat tanggal 26 April 2019 atas undangan kehormatan daripada keluarga besar yang hormat Bapak Haji Nur Rahman bersama Ibu h a j a Ulfa. yang ada di Desa Kupu RT 04 RW 02 No.18 m o r Kecamatan Dukuh, Turi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dalam tema acara Wali Matul Urus mempertemukan Ratu dan Raja yang saat ini lagi berbahagia spesial untuk anakku yang cantik Cinta Nurkumala ST Cinta bersama Sang Arjuna yang paling gandeng、uh, Sertu Maraden Ahmad Tangga j a l a g u Suma ini putra pertama dari Bapak Raden Zainuddin Ibu Caca Buang kami ucapkan selamat datang kepada tamu-tamu yang dari Bandar Lampung ya juga kami ucapkan、uh, selamat datang kepada Juragan Bawang Berebes Larangan Mas Aliando dan kawan-kawan selamat datang ya、uh, dari Pasar Baru k e b o n Sireh、uh, ada Bapak ada Mas Imam Bogor, dari Bogor, kamu ucapkan selamat datang.、Uh, dari Tangerang juga Aji Deddy, Pasar Cikopo, Cikampek, kamu ucapkan selamat datang. Seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini, kamu ucapkan selamat datang. Semuanya, sore hari ini saya tidak usah banyak cakap karena artisnya ada 15 artis kondangnya Indonesia. c o n parah p a r h p a h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 パワーでプラスイラファンとどうするかないかんプラスイラファン Jump. ファンダマータ、ersening bagaikan ratu dan raja。 どうぞ。